hidup ini perjalanan ketika kita menempuh perjalanan sementara di depan kita ada tiga jalan yang membentang apa yang harus kita lakukan opot diliwati kb lewat jalan pertama Mubeng jalan kedua motor maneh jalan ketiga ini bukan jalan namanya tapi jalan jalan kalau orang jalan harus mengambil sikap sikap yang benar supaya jalan bisa sampai dengan tujuan Halo ini pengajian Bapak Sariwak oke agar jalan bisa sampai tujuan supaya laku bisa utama nek cara wong tuwa biyen syaratte ana 5 syarat 5 supaya laku bisa utama sorry, saya kalau ngaji itu sering kali mengungkap pituah pituah luhur dari para sepuh dulu nasihat-nasihat mulia saking wong tuwa-tuwa yang sekarang sama anak-anak remaja wis ora apati digunakno arek nom saiki modele doh ora doyan wong tuwa kladuk wani kurang duga Mengkaji tradisi baik dari salafus Salafusolih, sekarang sudah mulai bergeser dengan masuknya budaya-budaya yang tanpa filter kadang-kadang tanpa kita sadari menggoyahkan akidah kita. Ini harus kita antisipasi. Jujur, Allah beri hatin. Sampai ni dua anak ujian SMA alia, coba yasinlah ke apal, waki'ahlah kata saya membuatkan apal. Solawat nariyah, munjiat, solawatul kitibil kulub, do karu iku wis SMA Alia. Sebalike sampean dua anak isih TKA 0 kecil pancingan gak nyanyi kok langsung nyaot. Le le le tiruke ibuke le. Tiruk ibu, le. Wak payek. Kok langsung nyaot. Wak payek iwakaya tege tiwung. Ibu ayah ibu ayah teyus mentung. <laughs> Priyatan kita Nek nah, kula sering kula nggih itu tu Rewang tu Obian tak? Ben aku jalan di Pulau Kabok. Ben aku jalan di besok. Yogi nyata ni yutomo besok. Orolimo syarat yutomo. Syarat yutomo. Syarat pelaku supaya yutomo jalan boleh sampai tujuan. Nomor C kudu butuh pinter. Nomor Loro butuh kender. Nomor Telu butuh tak nomor apa kudu perigel nomor lima kudu super dengan si teman ayo baleni meneng nomor siji kudu inter nomor lolo kudu kendel kali nomor telu super nomor papat berile nomor limo bias susah ngulami mau gak seru baleni meneng nomor siji kudu nomor telu 7 <tuk> GEL <Girl>. saya buka GEL waktu GEL nomor papa 7 <tuk> RIGEL nomor 5 7 SUTEL okay. oke supaya bener. kalau aku bisa tekan GON nomor siji butuh pinter pinter beda Iki yang ngapi, iki yang elek, iki yang bener, iki yang salah ini gak pinter, gak kira tekan GON nomor lorok kudu kendel, orang melaku kok gak kendel orang jalan kok dihantui, perasaan takut, perasaan bimbang perasaan khawatir, kira-kira tekan gun apa betul ini orang balik mulai orang kendel loh sama kata ngelamar orang itu, orang kendel balik bro lagi apa ya? assalamualaikum lagi assalam, dijawab bapak ini, Waalaikumsalam. balik kak kendel belas nomor telu kudu tegel, kendel durung cukup kudu digandangi tegel tego, mentolo apapun yang menjadi penghalang apapun yang menjadi rintangan harus dihadapi, Rawe rawe rantas, kendel, tegel biar anjing menggonggong sehingga jawab anjingnya adalah kamu kudu mentolo mengak mentola ya ora tekan nggon. Nomor 4 kudu perigel, kreatif, dinamis, disiplin, rajin, ulat, tekun. Sing nomor 5 kudu supel. Ngerta supel, Bro. M kudu susu kepala. Ajer senawung, nyedulur, membaur, grapyak semana jadi saat dalan jalan kau ketemu dulur ini orang sebuah yang kalimatnya rugi satak batisana lima-limanya harus kita miliki harus kita pegang supaya kita mempunyai prinsip hidup yang benar tujuan hidup kita akan tercapai urusan nopo misale ibu sampean milih mantu harus menggunakan lima rumus ini misalnya sampean 2 anak perawan dilamar arek lanang telu kan tadi ada 3 jalan, oke okay? sampai 2 anak perawan dilamar arek lanang telu arek pol ganteng, gagah, gede duur atletis, kekar, tegap kuning-kuning kulitnya seuntun ini bisa apa yang harus dilakukan bu? Menyikapi tiga cowok pelamar putrinya panjenengan, nomor 1 kudu pinter, nek gak pinter gak kira beres. Koy ngene iki panitiane gak pinter aku meruntus gak karuan dadi kaya kipas. Nek panitiane pinter mesti aku digelekno kipas minimal disediani tisu aku. Ampun <tuh> tono mbok grobyo sira karuan. Deseng keringet boten mrikit tok tekan kelek kemringet selakangan ya kemringet kabeh. Ha aku malah mengkeret sak apa-apa aku iki. Iki ana banser ya mung senggakep mawon gayane.